Allah Kita agak coba ilmiah dikit nih Setelah tadi ngomongin masalah sensasi cinta Ternyata Saya coba baca-baca Cinta itu bahaya buat kesehatan Kalau belum sah Ini studinya ilmiah loh ya Bukan saya Saya dapetinnya juga dari internet Ntar cari sendiri deh Ternyata jatuh cinta itu bahaya buat kesehatan Kalau belum sah Pertama menurunkan tingkat konsentrasi Jadi benar kata Mario Teguh salah satu yang menurunkan kualitas prestasi anak muda Indonesia itu karena cin, cinta kok keras banget dari belakang <laughs> semangat banget oke okay. uh, Dr. Helen Fisher ini benar apa gak ya, tapi saya dapatnya juga kayak gitu dari ilmuwan dari Uh, Rajars University di Amerika mengatakan bahwa seseorang yang jatuh cinta seringkali ngalamin kesulitan dalam hmm. kamu operasi oh, karena terus menerus mikirin orang yang dicintai. Ada nggak orang yang jatuh cinta terus nggak pernah mikir tentang orang yang dicintai? Kan nggak ada kan ya? Uh, saya cinta lo sama kamu. Tapi kok kamu uh, apa gak ngejemput aku Tadi siang katanya mau dijemput Oh iya ya saya lupa Soalnya sibuk dengan kerjaan sendiri Itu gak ada tuh Pasti dia yang dia pikirin Orang itu Cewek itu Dan gak akan kepikiran yang lain-lain lagi Sampai makan juga lupa gitu Gara-gara mikirin dia Hal ini merupakan akibat dari Hormon dopamin Yang membuat seseorang lebih obsesif Dan ini lebih sering terjadi pada orang yang belum nikah Catat tuh Bagi yang belum nikah Ternyata bagi yang belum nikah cinta itu justru bahaya Makanya saya baru ngerti, oh benar ya, di zaman Rasul, cinta itu hanya adegan-adegan yang disebutkan setelah orang nikah. Gak ada cerita cinta sebelum nikah tuh di zaman Rasul itu gak ada tuh. Kita hampir gak menemukan ada kisah cinta sebelum nikah di zaman Rasul itu ada. Semua kisah cinta itu terjadi setelah nikah itu indahnya itu cinta yang positif. Bukan cinta-cintaan atau cinta monyet. Kedua, bikin mual. <laughs> cinta itu bikin... Mual. Ketika seseorang bertemu pacar yang dicintai Maka akan terjadi Apa sih ini Pelepasan norepinephrine Ada yang ngerti gak Pokoknya ikutin aja lah ya Dopamin dan kortisol Mengalirkan darah dari usus Hingga memberikan efek mual dan rasa gugup Pernah ngerasain gak sih yang gitu-gitu Pernah ya Oh berarti emang gak bener nih Cintanya Terus yang ketiga jatuh cinta itu bikin gak bisa tidur, susah tidur. Orang yang jatuh cinta sebelum menikah itu sering susah tidur karena secara ilmiah produksi hormon dopamin dan norepinefrin yang terlalu banyak. Nah, Sosok ilmiah tapi gak ngerti. Nah gitu pokoknya. Ini dapatnya bukan dari tulisan orang ya, tapi dari uh, majalah dan dari surat kabar yang ada di internet, yang online. Terus nih, jatuh cinta itu baik buat kesehatan kalau sudah sah. Satu, nambah fit. Menurut penelitian di jurnal psikolo, psikofisiologi, kalau kita sering mikirin orang yang kita cintai, kita bisa dapetin energi tambahan. Ini kata-kata saya aja nih yang di dibuat. Kalau mikirin yang ngeselin dari dia, oh gak usah dipikirin. Dan menurut sebuah studi dari University College London, olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Nah, itu kan keren banget tuh. Olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Misalnya, gendongan istri dari garasi mobil sampai ke dalam rumah. Wih, keren tuh. Itu kan olahraga bareng pasangan. Jadi pas turun mobil, biar romantis gitu ya. Yang, yang, yang, kamu jangan turun dulu. Kenapa? Ada sesuatu buat kamu. Ya, Terus kita... Kita keseberang gitu kan, bukain mobil buat istri kita, kita gendong, pernah enggak gendong istri? Ah istri juga belum punya, gimana? Orang enggak pernah enggak gendong istri? Ah istri juga belum punya, gimana mau digendong? Makanya saya bilang nih, cinta dalam Islam itu cinta yang sah. Dan kenapa orang malu-malu ngomongin cinta yang baik kayak gini? Sementara orang enggak malu ngomongin cinta yang, tadi yang negatif. Kalau saya sih pede aja ngomongin cinta yang sudah sah, karena itu bagus banget, luar biasa. Rahmat dari Allah lah. Jadi kalau Rasulullah pernah gini nih, Pas Rasulullah bawa pulang Sofia... Kan Sofia itu dinikahin setelah habis perang ya... Nah pas habis nikah... Sofia ini maaf... Di antara istri-istri Nabi yang paling... Tidak terlalu tinggi fisiknya... Dia agak-agak imut gitu... Bukan unyu-unyu ya... Imut... Nah pas Sofia mau naik ke atas onta... Karena gak, gak sampai kakinya... Akhirnya Nabi itu gini... Mas, ini saya Nabi itu duduk gini... Tuh jantan banget tuh... Keren banget tuh... Gini loh... Dia Nabi... Sofia... <gitu> kan Naik ke atas lutut Nabi Jadi Sofia tuh naik ke atas lutut Nabi Terus dibantuin satu satu kaki lagi sama Nabi Untuk bisa-bisa naik ke atas ontak. Kalau dalam bahasa sekarang Gak usah gitu-gitu amat kan mobilnya sedan Gak perlu digituin juga kan ya Kalau mobilnya sedan terus kita sok-sok duduk kayak gitu ah, Apaan sih lo gitu kata Sofya Udah aja kalau bahasa sekarang Maka bukain pintu mobil itu adalah Ngikutin sunnah Nabi ketika Nabi mempersilahkan Sofya naik ke atas onta dengan bertanggakan lutut beliau, itu kan romantis banget dan itu olahraga paling keren. Ternyata menurut orang Barat aja olahraga bareng pasangan itu lebih efektif daripada olahraga sendiri. Olahraga sendiri kan cemberut aja nggak jelas gitu kan ya. Kalau olahraga bareng pasangan itu luar biasa. Tadi salah satunya gandengan istri dari garasi sampai ke dalam rumah. Coba deh, coba tuh luar biasa. Saya sering soalnya. Makanya kenapa saya rajin lari apa segala macam biar bisa gendong istri. Terus yang kedua, cepat sembuh kalau lagi sakit. Gimana enggak? Kalau lagi sakit kepala nih, jamu lotus sakit itu susah banget sembuhnya. Tapi kalau udah nikah, sakit malam, malam itu juga sem, sembuh. Pas datang yang, "Yang, aku lagi sakit kepala nih." Yang mana? Kepala. Dipegang sebelah mana? Yang ini nih, dipegang langsung langsung sembuh kan? Yang lain yang sakitnya ini. Ya. Memandang wajah pasangan itu ternyata bisa ngurangin sakit sampai 40% Wah luar biasa ya Masya Allah Benar kata Nabi Ketika seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang Maka berguguran dosanya Mungkin gara-gara dosanya berguguran Sakitnya sembuh kan Salah satu penyebab sakit itu karena dosa kan Jadi pas memandang wajah istri itu Dosa kita berguguran 40% Dosa kita Lalu ketika istri balas memandang Dengan senyumannya Lalu istri datang ke kamar maka itu berguguran lagi dosa. Lalu ketika mereka tutup pintu, gugur lagi itu dosa. Ketika titik-titik-titik itu semua dosa itu gugur luar biasa ya. Islam sampai ke sana. Kenapa enggak bahas luar biasa. Jadi bukan hanya masalah heaven uh, apa senang-senang tetapi ternyata ada hubungannya dengan tadi uh, labelnya itu syariat banget gitu. Menurut studi di Plus one, alasannya memandang wajah orang yang dicintai itu bisa mengaktifkan pusat reward di otak Yang dapat memicu pelepasan opioid alami uh, Yang di bawahnya gak usah dibaca Oke, okay. apa tadi? Cepat nyembuhin sakit Hanya dengan melihat wajah pasangan Sama kayak seorang ayah yang capek banget Tapi terus pas pulang ke rumah ngeliat wajah anaknya yang paling dia cintai kan Itu kan langsung uh, hilang capeknya dan saya ngerasain banget kalau saya lagi capek pulang terus e, ngelihat mutia atau ngelihat Yahya Apalagi bisa main-main sama Yahya walaupun capek Itu hilang semua masalah gitu Karena cinta banget kepada anak Begitu juga kepada pasangan Terus terhindar dari serangan jantung Tuh, luar biasa cinta Bisa dekat ke sedang jatuh cinta Sering senyum-senyum sendiri dan berbunga-bunga Nah itu bagus banget tuh buat ngurangin tekanan darah dan anti stres Menurut hasil dari penelitian di titik-titik-titik Itu baca sendiri Duduk lama-lama dekat kekasih itu Bisa nurunin tekanan darah Bayangin dalam penelitian lain Ditemukan kalau orang yang udah nikah Sering menghabiskan waktu bersama itu 12% lebih aman dari serangan jantung Dibandingkan yang masih jomblo Orang yang udah nikah 12% lebih aman dari yang masih jomblo Dari serangan jantung Tapi dengan syarat Kalau nikah terus Sering di luar rumah Ya gak berkurang juga uh, Resikonya Tapi kalau nikah Seneng bareng Kayak eh, misalnya Saya itu suka Kalau ngajar itu Disamain jadwal ngajar saya Dengan jadwal ngajar istri Biar berangkatnya Bareng Terus di mobil Canda-candaan Apalah segala macam Nah itu bisa nurunin 12% Resiko serangan jantung Terus juga Eh udah <gulau> Buat orang grog juga Eh udah <gulau> Ya <gulau> Gitu aja deh pokoknya jadi orang yang nikah itu cinta setelah nikah itu luar biasa. Dan cinta sebelum nikah itu hanya buat orang grogi enggak jelas gitu, tapi insyaallah grogi itu akan hilang setelah menikah dan muncul adalah berbunga, Bu, berbunga-bunga. Sekarang kita lihat e, sebentar tentang ilustrasi gimana laki-laki itu grogi banget. Grogi itu membuat e, apa? menambah e, resiko de, bagi kesehatan dia ketika dia jatuh cinta ke orang yang belum sah bagi dia. Ini ilustrasi doang nih Gimana orang grogi kalau jatuh cinta Ini luar biasa cinta itu Ya itulah Kurang lebih orang yang lagi jatuh cinta itu Serba Serba salah Saking luar biasanya perasaan jatuh cinta Jadi kayaknya kalau orang normal ya Gak ada yang gak mau ngerasain rasanya jatuh cinta Kalau saya pribadi senang banget jatuh cinta Dan Alhamdulillah Kalau, kalau lebih halal lagi Karena akad nikah tuh kan gampang banget Tinggal bilang saya terima nikahnya terus sah Gitu kan ya itu langsung jadi hal, terus kita sesuka kita jatuh cinta aja tiap hari, ngeliat wajah istri kita jatuh cinta lagi, dapat SMS dari istri kita jatuh cinta lagi, pokoknya jatuh cinta aja kerjaan, sepanjang hidup sampai jadi kakek nenek berdua jatuh cinta. jatuh cinta. Nah sekarang kita pengen bahas gimana nih biar kita yang udah nikah terutama bisa ngedapetin cinta yang berbunga-bunga seperti ABG. Karena kenyataannya banyak sekali bisikan setan yang bilang gini, kalau udah nikah itu cinta nggak seindah sebelum nikah. Soalnya udah sibuk dengan tanggung jawab, udah sibuk dengan bayar listrik, sekolah anak segala macam. Itu jangan dengerin ya. Itu was wasa syaitan. Kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu langsung baca kulauhun tuh berbinas, malikinas, lahinas, minshari, luas wasil. Karena, karena itu nggak benar. Jadi nggak ada cerita habis nikah cinta itu jadi kurang apa? Kurang getek. Jadi kayak play. Hambar, Ternyata kalau orang paham trik-triknya apa yang diajarkan Nabi Justru setelah nikah itu cinta lebih sensasional daripada sebelum nikah nah, Gimana caranya biar ketika kita udah nikah nanti Atau yang sudah nikah nih bisa merefresh lagi nih semangat cinta Sehingga terasa berbunga-bunganya tuh kayak pas masa-masa SMA misalnya Kayak lagu apa? Semut-semut merah Gitu-gitu nah, deh Ya, Gimana cara gak cinta yang kayak gitu? Pertama, kalau kita pengen ngerasain cinta yang indah setiap hari Mintalah kepada yang maha cinta Please Allah, buat dia cinta sama aku Minta kepada Allah Karena Allah lah pemilik cinta al-wadud Jadi jangan lupa tuh Kalau kita pengen dapetin cinta atau cinta kita berkurang Minta ke Allah, ya Allah please saya minta cinta Kamu minta apa ya hambaku seperti sepertiga malam Cinta ya Allah, besok cinta Terus aja minta cinta Karena itu energi yang luar biasa buat hidup kita Warna-warni dan indah gitu Makanya pertama minta sama Allah Minta sama Allah Kenapa penting banget jatuh cinta setiap hari itu Tadi udah dibahas sebagian dari sudut pandang ilmiah Bahwa jatuh cinta setiap hari itu bisa buat seseorang lebih sehat Nah kalau dilihat dari sisi yang lain nih Kata para ulama Ini penting banget nih kata-katanya nih Cinta membuatmu selalu mampu melihat keindahan dan membuatmu selalu mampu mengeluarkan hal terindah dari dirimu. Ini penting ya. Cinta selalu mampu membuatmu melihat keindahan dan mampu membuat kamu mengeluarkan yang terindah dari dirimu. Ini cinta. Jadi kalau orang mencintai sesuatu, yang sesuatu dia cintain itu selalu indah di pandangan dia. Kayak misalnya kita cinta sama anak kita ya. Anak kita itu paling ganteng sedunia. Saya sering bilang, "Yah, ya, cowok paling keren se-Eropa." Saya bilang gitu kan ya? Kenapa? Karena saya cinta sama anak saya Saya bilang paling keren saya se Eropa, sedunia paling, ya, Pokoknya sedunia aja deh Kenapa? Karena kita cinta Dan kita kalau ada yang bilang, oh, kok anaknya Misalnya hidungnya gak terlalu mancung Ya, enggak kok mancung Nah bagi ayahnya kan itu mancung Terus dibilang misalnya, kok kulitnya agak-agak mirip seperti ayahnya Enggak lah, lebih terangan dia daripada saya Pokoknya dilebih-lebihin aja Namanya cinta, selalu ngeliat yang indah Jadi kalau kita cinta sama pasangan kita kita akan selalu bisa melihat keindahan pada diri pasangan kita. Itu pentingnya cinta dalam pernikahan. Sampai Nabi juga melarang atau minimal memakruhkan pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta. Jadi jangan paksain anak kita menikah. Tanya dulu kamu berkenan gak? Walaupun dia belum tahu cinta yang kayak gimana minimal dia berkenan gak nih? Kira-kira ada potensi gak nih saya untuk jatuh cinta? Kan kalau gak ada potensi sama sekali susah ya? Nah ini mah bukan saya banget. Susah juga. Makanya... Cinta itu bisa membuat kita melihat keindahan Terus cinta bisa membuat kita Mengeluarkan hal terindah dari diri kita Kalau kita udah cinta Itu berbunga-bunga Kata-katanya juga jadi udah gitu juga Sikapnya juga jadi paling baik Lebih baik dari Kita sampai gak mengenal diri kita sendiri Kok saya jadi baik banget gini ya Gara-gara cinta Makanya penting jatuh cinta setiap hari Yang halal kepada pasangan Salah satunya Please Allah Minta kepada Allah SWT Pemilik segala bentuk cinta